Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa tabi'ahum bi ihsanin allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ba fama asyara ikhwah rahimakumullah apabila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang ada sesuatu yang harus disampaikan dan sifatnya penting maka beliau segera Tanpa menunda-nundanya Itupun Cara yang beliau sampaikan Tidak seperti biasa Misalkan Beliau menyampaikannya dengan Suara yang sangat tinggi dan keras Wajah yang Memerah Laksana seorang komandan yang sedang Mengatur barisan pasukannya Disebutkan di dalam Sebuah riwayat An Na Sallallahu Alaihi Wasallam Saya di mimbar, fa'ala, fa bi'ala sauti. Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah bi'ala sauti dengan suaranya yang lantang sekali. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahawa yang disampaikan oleh beliau saat itu Amatlah penting Sehingga kita sebagai pengikutnya Tidak semestinya Untuk kemudian melewatkan Begitu saja apa yang beliau sampaikan Kita harus benar-benar memberikan perhatian serius Dengan apa yang beliau sampaikan Pada kesempatan tersebut Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah Dengan Bi'a'la sawtih beliau itu sampaikan dengan suara yang paling lantang, Menyangat, mengatakan, ya makshor, man a man bilisanih, walam yadkhulil ilamanu qalbhe, la tahtabul muslimin, wala ta tabigu auratihim, fman ta taba aurat achi, ta allahu auratah, wa man taba allahu auratah, fa walau kana fi qarib baitih. Nah kata-kata yang saya sampaikan tadi Adalah kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam kesempatan tersebut Tetapi bi'a'la sautih dengan suara yang lantang sekali nah, Beliau serius menyampaikan hal tersebut SAW Artinya Wahai segenap orang-orang yang Menyatakan beriman Dengan lisannya Akan tetapi iman tersebut belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan ghibah terhadap kaum muslimin. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Aurat sesuatu yang memang layaknya disembunyikan dan dijaga agar tidak terlihat, jangan dicari-cari. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan karena siapapun orangnya yang melakukan usaha sekecil apapun itu mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas perbuatan itu dengan memperlihatkan dan menampakkan kesalahan dia sendiri, kekurangan yang dia lakukan sendiri, itu akan ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan serta menggambarkan kepada kita nah, akibat dari perbuatan mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudara. Kata beliau, waman tataba Allahu auratah fadzha dan siapa saja yang sudah Ditetapkan oleh Allah Azza wa Kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya Akan di, diperlihatkan Dan ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mempermalukan dia nah. Akan menampakkan Hakikat dirinya yang Sesungguhnya itu seperti apa nah. Meskipun kesalahan, kekurangan Dosa yang dia perbuat itu dilakukan sendiri Tanpa ada kehadiran pihak yang kedua Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar Dia sendiri yang melakukan dosa itu Fiqa'adi baytih Di tengah rumahnya, di dalam kamarnya Terkunci, gelap gulita Tidak ada yang melihat, tidak menyaksikan, tidak ada yang mendengar Itupun, pun Allah subhanahu wa ta'ala Akan memperlihatkan dan menunjukkan Kejahatan yang dia sembunyikan itu Ikhwatifillah rahimahkumullah haditsin sahih Disahihkan oleh para ulama kita Oleh sebab itu Tidak semestinya kita sebagai kaum muslimin Yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Untuk kemudian tidak memperhatikan Tidak pantas dan tidak layak Ternyata resiko atau akibatnya Besar Dan sangat menakutkan sekali Sebelum kita berbicara tentang kekurangan, cacat, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Sebelum itu semua, coba pikir ulang kembali, diingat-ingat lagi. Bukankah kita sendiri memiliki cacat dan kekurangan? Bukankah kita sendiri memiliki kesalahan? Bukankah kita sendiri menyembunyikan dosa dan maksiat? Sebelum berbicara tentang orang lain, lihat diri sendiri. Nah, tetapi sebelumnya perlu difahami bahawa nasihat yang seperti ini Barakallahu fikum Yang saya maksudkan adalah nasihat sesama kita Ahlu sunnah salafiyin Sekali lagi nasihat pada kesempatan subuh kali ini Adalah nasihat yang ditujukan untuk ahlu sunnah salafiyin Nah Sesama kita Sesama ikhwah Barakallahu Figu nah, Artinya sebelum kita Berbicara, membahas ya, Mengingat-ingat Ingin menceritakan, ingin membicarakan Kesalahan dan kekurangan yang ada Pada saudara kita Sebelum melakukan itu semua Ingat kembali Bukankah kita juga memiliki kekurangan dan kesalahan Bahkan bukankah Di antara kita ada yang melakukan kesalahan, dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena jika diketahui oleh orang lain, dia akan malu. Nah, harga dirinya bahkan mungkin akan hilang. Masih ada di antara kita yang memiliki kesalahan dan kekurangan, perbuatan dosa yang dia lakukan, dan hanya dia sendiri yang tahu. Betul-betul dia pandai dan pintar menyembunyikannya. Bukankah kita tidak ingin kesalahan itu kemudian diketahui oleh orang banyak Bukankah tidak ada sedikitpun keinginan di dalam hati Perbuatan dosa yang kita lakukan Itu kemudian diketahui oleh sekian banyak orang Kalau kita tidak ingin hal itu terjadi Hal itu diketahui oleh orang lain Maka ingatlah kembali dan sadarilah Bahawa saudara kita yang lain pun mempunyai perasaan yang sama Memiliki keinginan yang sama kesalahan dan kekurangan yang dia lakukan itu tertutup tidak diketahui oleh siapapun. Ancaman ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ancaman yang ringan. Ini termasuk ancaman berat. Wa man Allahu auratahu fadhaha walau kana fi siapapun orangnya yang berusaha mencari-cari kesalahan orang, temannya dicatat 1 2 3 4 5. Nah Padahal kesalahan itu tersembunyi. Nah, memang dia yang iseng, usil, jahil, jahil. Nah, pengennya serba tahu aja. Kalau enggak tahu rasanya kurang, enggak sempurna hidup ini. Nah, oh gitu ya. Oh iya. Senang banget. Ada satu kepuasan tersendiri. Kalau dia apa namanya barakallahu fikum ada sebuah kepuasan tersendiri apabila dia mengetahui tak record a b c d e f g h i j k teman-temannya itu dalam hal ini apa kekurangan dan kesalahannya oh fulan mah gini alan tuh ah apa saya tahu tentang dia orang kayak gini kok digituin ah. bukan kemudian kita menutup pintu amar makruf nahi mungkar Bukan kemudian kita ingin mendiamkan Atau membiarkan kesalahan Bukan Tetapi nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar itu Mestinya dilakukan sebagaimana mestinya Ada pintu yang harus Dibuka Pintu khusus Memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar Nah Kecumburuan kita terhadap Islam Kepada sunnah Nabi Muhammad S.A.W Harus besar dan terus dijaga Maka Kesalahan dan kekurangan yang ada pada saudara kita mestinya diluruskan, ditegur, disempurnakan. Tetapi sebisa mungkin. Bainak wa bainah. Hanya antara engkau dan dia. Tanpa melibatkan orang ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Apalagi sampai diketahui oleh sekian banyak orang. Karena nasihat itu sebenarnya. Hakikat, adalah, hakikat nasihat adalah apa yang kau sampaikan langsung kepada saudaramu tanpa diketahui oleh orang lain, sebisa mungkin tutup, sebisa mungkin sembunyikan kekurangan yang ada pada saudaramu, bukan kemudian merasa berbangga mampu untuk menceritakannya. Nah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan, ladhaqtaul muslimin, itu yang pertama, jangan melakukan riba kepada kaum muslimin. Beliau menempatkannya sebagai urutan pertama, menunjukkan, membuktikan ini sangat penting diperhatikan. Jangan lakukan itu. Yang kedua, wala tadabbur auratihim. Jangan ikuti, jangan mencari-cari. Nah, yang sudah berlalu, biarlah tetap berlalu. Tidak untuk kemudian diungkit-ungkit kembali, diingat-ingat lagi. Bukan seperti itu watak dan karakter seorang Muslim watak dan karakter muslim yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Nah. Jangan menjadi orang yang pengin tahu. Jangan pula menjadi orang yang sudah tahu ingin selalu memberitahu kepada orang lain. Nah. Fulang Sulang gini, Alan tuh gini loh. Si A, si B, si C gini, tahu enggak? Ha, ente masa enggak tahu? Orang lain sudah pada tahu, ente belum tahu. Kita aja gak peka dengan Keadaan Masalah kayak gini kok Terlambat informasinya Padahal itu terkait dengan apa Cacat aib Dan celah pada saudara kita Mulai dari apa Cacat yang sifatnya pribadi Mulai tentang Cacat terkait dengan keluarga nah, Masalah pribadi Privasi banget Mestinya dijaga. Selain itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih diriwayatkan alimah Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waman satara musliman fid dunia satarahun wahyu yau malu kiamah. Siapapun hambanya yang berusaha menutupi menyembunyikan kekurangan yang ada pada saudaranya maka pada hari kiamat nanti orang ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya selama di dunia. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan demikian. Nah, bisa dibayangkan begitu malunya kita. Begitu beratnya tanggungan kita pada hari kiamat nanti. Apabila kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang selama ini kita sembunyikan, Lantas pada hari kiamat nanti dibuka. Dan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal Di hadapan sekian banyak makhluk Betapa malunya Terhina nah, Agar hal itu tidak terjadi Agar kita tidak dipermalukan Di hadapan sekian banyak makhluk Pada hari kiamat Maka jangan permalukan orang lain Dengan menceritakan Menyeberluaskan, menginformasikan Kekurangan cacat, celah, aib Pada saudara dan teman kita Jaga lisan, jaga hati, jaga pula pikiran kita, dari hal-hal yang buruk dan jahat. Naam, barakallahu fikum. Na Ingat nasihat ini penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW naik di atas mimbar, menyampaikan dengan suara yang paling lantang. A'la sawtih. Suara yang paling tinggi, yang paling lantang. Sallallahu Alaihi wa la'alihi wa terlebih lagi apabila pembahasan ini kita bawa dan kita kaitkan dengan eksistensi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah yang dalam hal ini terwakilkan oleh mereka yang menjadi pengasuh dan pengampu dakwah status status kita para pengajar guru dan stafnya nah, apalagi pembicaraan ini kalau kita kaitkan dengan eksistensi dakwah salafiyah yang dalam hal ini terwakilkan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin pondok pesantren rumah belajar taman kanak-kanak raudhatul adhal dan seterusnya, semua lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin oleh ahlu sunnah majelis-majelis ta'lim semuanya tanpa terkejuali nah, maka lebih dan lebih lagi kita berhati-hati barakallahu fiku nah. ambil dari sekian banyak yang mewakili eksistensi dakwah salafiyah tadi ambil satu contoh saja Pondok pesantren Kita sebenarnya sudah sama-sama sepakat Dan yakin bahkan Bukan hanya sepakat Tetapi kesepakatan itu dibangun di atas sebuah keyakinan Yaitu tidak ada satupun pondok pesantren yang sempurna Tidak ada satupun pondok pesantren Yang pada puncak idealis Yang kita bayangkan dan kita harapkan Itu satu hal yang tidak mungkin Tiap-tiap pondok pesantren pasti saja ada kekurangan di sana, itu pasti ada kekurangannya. Barakallohovigo. Sekali lagi saya ulang kembali, tiap-tiap pondok pesantren pasti memiliki kekurangan. Nah, kalau kelebihannya, alhamdulillah banyak, keistimewaannya banyak. Tapi pembahasan kita pada kesempatan pagi kali ini adalah kekurangan yang ada pada pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh ustadz-ustadz. Asatidah salafiin. Nah. Kalau kita kaitkan dengan Sabda Nabi SAW tadi Jelas sekali nah. Jangan Berusaha mencari-cari Kekurangan Yang ada pada pondok-pondok pesantren Yang dikelola salafiin Sekalipun anda tahu Tanpa mencari tahu Karena informasi itu datang begitu saja Dalam sekejap Mendengar, menyaksikan langsung. Seandainya pun sudah tahu kekurangan itu, jangan diceritakan kemana-mana. Tutup. Kekurangan itu diperbaiki dan disempurnakan. Dengan apa? Melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung. Berusaha memberikan solusi, jalan keluar, usulan dan saran, sebatas Anda, dengan beliau-beliau yang memang ada di bidangnya tidak perlu di-share ke sana dan kemari tidak di, tidak perlu diceritakan dan informasikan kesekian banyak orang. Dan itu. Ambil sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum, lebih ke contoh yang aplikatif. Misalkan di sebuah pondok, saya tidak menyebut riadul jannah ini. Misalkan ada sebuah pondok, kebersihan itu belum begitu diperhatikan. Pada pertemuan kemarin Pembahasan tentang apa yang diangkat tentang kebersihan? Tentang apa? Ya, kemarin lah. Kalau bukan hari Jumat ya hari Sabtu di salah satu pertemuan kita, contoh tentang kebersihan kan diangkat. Barakallahu fikum. Tentang Imam Ahmad, masih ingat kemarin? Ketika Imam Ahmad ditanya Imam Syafi'i, "Ala taqbal qadha al-Yaman. Kenapa kamu tidak terima saja posisi sebagai seorang kaumib untuk negeri Yaman?" Imam Ahmad kan menolak, enggak Bahkan Imam Ahmad mengatakan Kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, waktu itu posisi Imam Ahmad adalah murid, berguru kepada Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad Wahai Imam Syafi'i, kedatangan Saya menemui anda berguru, itu Dalam rangka mencari ilmu dan belajar Arti zuhud, hidup di dunia Seperti apa nah, Itu tujuan saya nah, Artinya, tidak perlulah Didorong-dorong untuk menjadi seorang Kaufi Walaupun Imam Ahmad layak, pantas, dan memang beliau adalah pilihan yang terbaik saat itu untuk menjadi seorang kaudhi. Tetapi beliau menolak. Kenapa? Karena faham dan mengerti betapa berat, amanah, serta tanggung jawab jawabatan kaudhi. Kan kemudian kita perlebar dan perluas contoh dengan apa? Keterlibatan kita di dalam dakwah jangan sampai beralasan dengan ucapan Imam Ahmad lantas, enggak mau. Antum ya enggak, enggak, enggak, berat ya. Jadi masul berat ya, jadi seksi ini. Enggak. Sebisa mungkin semaksimalnya Lakukan, terima, apalagi kalau sudah ditunjuk ke Tidak mungkin Ustadz sebagai seorang pembina Asal tunjuk, pasti sudah memiliki pertimbangan Yang matang, si fulan mampu Si fulan bisa Kembali ke pembahasan kita pagi ini Tentang kebersihan misalkan Pondok pesantren A Rupanya nah, Belum apa, Belum begitu maksimal menyentuh Masalah sampah Belum begitu maksimal untuk Membicarakan tentang kebersihan Karena program lain yang sifatnya Prioriti, lebih diprioritaskan Masih ada Pembenahan fasilitas ya, Ruang belajar Sarana-prasarana belajar yang jauh lebih penting Terkait dengan belajar mengejar Secara aktif, secara langsung nah, Akhirnya Sampah dalam hal ini Kebersihan, belum begitu diperhatikan Bukan karena tidak memiliki perhatian Belum sampai ke sana masih ada program lain yang jauh lebih diprioritaskan Pondoknya kotor misalkan Pondok A kotor nah, Itu kan sebuah kekurangan nah, Tidak perlu di-share Diceritakan, diinformasikan Disampaikan sebagai sebuah jawaban Misalkan Kamu tahu gak pondok pesantren A? tahu Pondoknya gimana? Jangan kotor pondoknya Banyak sampah Gak bersih dapurnya aja kumuh, nah, masak tong sama satu tong sampah satu pondok cuma dua, nah, itu kan sebuah jawaban sebenarnya, tapi tidak perlu, nah, apalagi di share, diceritakan, mungkin tujuannya baik, ayo apa yang bisa kita lakukan, Sumbang sih. apa yang bisa kita berikan agar pondok kita bersih masa kotor seperti itu tapi disampaikan di publik disampaikan di beberapa orang nah padahal orang-orang tersebut ternyata tidak berkompeten tidak terkait secara langsung dengan program yang disampaikan tapi kalau misalkan si A si B si C memang tim yang ditunjuk dan dibentuk membicarakan tentang konsep kebersihan di pondok ya silakan itu memang sudah amanah dan tugas yang harus dilaksanakan tapi kalau kemudian diceritakan kesana-kesana dan kemari Hati-hati, nah, jangan nah, Ini terkait dengan apa? Eksistensi dakwah salafiyah Dakwah kita yang terwakilkan dengan apa? Pondok santren Sekali lagi, bukan kita kemudian setuju Dan membiarkan pondok-pondok kita kotor Sampah tidak dikelola Kebersihan kemudian tidak berhatikan Bukan nah, Tetapi pembahasannya adalah Bagaimana mungkin sebisanya kita menjaga, nah, agar kekurangan-kekurangan yang ada itu kemudian tidak dibuka secara umum. Nah, kalau memang ada sedikit kepedulian dari kita, kalaupun ada semacam perhatian dari kita terhadap keberadaan pondok pesantren, langsung aja action di lapangan, nggak usah banyak ngomong, tidak usah banyak bicara, tidak perlu apa namanya panjang lebar merangkai kata, nah, datang langsung ke pengurus, udah membawa tempat sampah 12 unit. Nah, tong sampah yang ideal standar misalkan. 12 unit langsung datang aja ke pengurus. Mohon maaf ah, Bu. Kan itu, panggilannya kan Abu, Bu. Semuanya panggilannya Bu. Dan ini, Bu, ada 12 tong sampah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pondok. Kan Enggak usah diceritain siapa-siapa ya yang ngasih. Siapa gitu. Cukup antum aja yang tahu hamba Allah bilang aja gitu. Jazakallah khair barakallahu Itu sikap yang benar tuh demikian. Sikap yang mestinya dilakukan seperti ini. Nah, bukan cuma gimana ya? Pondok kita kotor nih, gimana ya? Ya, gimana-gimana iya. Gimana-gimana aja. Omdo. Ngomong doang. Kan itu aksinya dong. Kan itu aksinya. Nah, itu kan aksi nyata tuh Langsung datang bawa Kalau terbuka itu 12 tong sampah Nih kirim itu. Jangan disertai ancaman juga Apa yang dimaksud dengan disertai ancaman, Bu dijaga baik-baik ya Kalau ada yang rusak Besok gak tak kasih lagi loh Iya. Itu kan menodai Keikhlasan sampean seperti itu Sedikit banyak akan merusak Niat baik panjenengan Memberi-memberi Nah, berikan juga kepercayaan sekaligus Selain memberi bantuan tong sampah <tuh> Berikan juga kepercayaan Bukan kemudian disertai ancaman Dia juga baik-baik ya Besok kalau pondom masih kotor Tak tarik lagi lo bantuan ini Ya Lebih bagus gak usah ngasih Daripada nyakitin nanti kayak gitu Sakit tuh Ngasih-ngasih ya, Orang yang ikhlas dan tulus Ketika dalam rentang waktu satu tahun Dia melihat dari dua belas tong sampah itu tersisa sepuluh. Yang dua udah rusak. Mungkin karena ketabrak. Atau barangkali dijadikan mainan anak-anak. Atau kena batu dilempar anak-anak. Nah orang yang terus dan ikhlas. Tahun yang berikutnya bukan kemudian marah-marah. Bukan kemudian tersinggung kecewa dan sakit hati. Tapi dia datang lagi dengan membawa empat tong sampah sekaligus. Yang dua sebagai ganti. Yang dua sebagai cadangan. Pak. Ah Afwan ya. Kemarin tuh saya lihat setelah satu tahun kan yang rusak dua. Ini saya ganti dua. Saya kasih sekaligus dua. Barangkali dalam satu tahun ke depan rusak lagi dua. Cadangan. Kan itu aksi nyata tuh. Barakalofi. Apalagi bukan cuma tong sampah yang diberi. Tong sampah sekaligus dengan plastik sampahnya itu. Misalkan. Gak tanggung-tanggung. 500 biji. Misalkan. Cukup tuh untuk setahun insya Allah sehingga sampahnya bersih. Nah, kayak di rumah sakit itu ya, di rumah sakit kan tong sampah kemudian dilapisi langsung dengan plastik. Itu ya, dokter ya? Ya, pak dokter, kayak Tong sampah kan langsung dikasih plastik tuh. Jadi orang masukin sampah, misalkan pun akhirnya tercampur antara sampah kering dan sampah basah, set kira-kira penuh, plastiknya tinggal di set, diikat, set. Tong sampahnya bersih. Karena udah masuk di plastik. Tumpuk. Insyaallah. Jadi bukan cuma tong sampah. Sekaligus plastik sampahnya sesuai ukuran tong sampah. Jangan sampai tong sampahnya gede kayak gini, plastiknya setengahnya. kan itu Yang gak nyambung dong. Sesuai gitu. Itu kan luar biasa. Nah, kalau misalkan merasa mampunya cuma beli enam. Padahal yang diperlukan dua belas. Coba dipikirkan matang-matang masa-masa. Kira-kira siapa yang akan saya ajak untuk melengkapi yang 6 agar menjadi 12 belas, enam menjadi dua belas. Mainnya cantik lah, senyap gitu. Ah, ini kira-kira mau nih, kira-kira mampu juga nih. Ah, gimana ah kalau kita kerjasama bareng-bareng, kan anak-anak kita di pondok juga. Kalau anak-anak kita misalkan lingkungannya kurang bersih, nanti mereka sakit karena lalat-lalat itu membawa sekian banyak bakteri penyakit atau yang macam-macam bau kan yang rugi kita juga sebagai orang tua karena kita sakit gimana kalau misalkan kita kerjasama beli tong sampah sekaligus ini antum mau nggak oh iya ya mau mau mau berapa udah kita beli bareng aja sama-sama itu kan aksinya tak nah, contoh kecil dan saya kira satu contoh ini sudah cukup untuk mewakili sekian banyak contoh nah barakallah sekian banyak contoh ada banyak kekurangan di pondok-pondok milik salah Tetapi tolong dengan sangat. Kekurangan-kekurangan itu jangan sampai keluar. Tutup rapat, sembunyikan baik-baik, disertai dengan aksi nyata kita di lapangan. Bukan hanya banyak berbicara, bukan hanya pandai merangkai kata. Tapi disertai dengan aksi nyata, memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Itu langkah yang terbaik, insyaallah ta'ala jangan sampai tanpa disadari kita menceritakan kesana dan kemari kekurangan-kekurangan yang ada pada pondok yang ada pada pondok pesantren kemudian akibatnya tidak tanggung tanggung kesalahan kesalahan dan kekurangan yang ada pada kita akhirnya diketahui oleh sekian banyak orang sebagai apa hukuman dari Allah Subhanahu Wataala jangan sampai kita kemudian kaget dan terkejut. kok pada tahu ya Tahu dari mana ya? Siapa yang ngasih informasi kan ya? Nah, bukankah kesalahan itu yang melakukan waktu itu? Saya sendiri gak ada orang tahu. Kok bisa ya? Itu hukuman dari Allah. Nah, kenapa? Nabi tadi sudah menyatakan. Siapa saja yang mencari-cari kesalahan saudaranya. Allah akan memberikan hukuman dan balasan. Kesalahan dan kekurangan dia pun akan ditampakkan, ditunjukkan. Kesekian banyak orang. Padahal kesalahan itu hanya dia sendiri yang melakukan. Tidak ada orang lain yang tahu Dan tentunya Allah Maha Kuasa Untuk mewujudkan hal itu semua Wallahu alam misawab Nasihat ini saya kira cukup Karena nasihat subuh kan Tidak perlu panjang-panjang Sedikit saja nah, Wallahu alam misawab Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita Semuanya ahlus sunnah salafiin Menjaga beliau-beliau Yang mengampu dan mengasuh kita Ustaz-ustaz kita juga menjaga eksistensi dakwah salafiyah yang dalam hal ini terwakilkan oleh pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa Ashadu asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan habis ini nanti siang ada yang ngasih tong sampah ini. Amin dong. Iya. Ya. Nggak mesti dua belas kok, satu aja boleh. Walaupun akhirnya nanti beda-beda warna nggak apa-apa. Tahap pertama begitu kan, mau ngajakin siapa ini ya? Yuk berdua, yuk, yuk bertiga.